Mama muda. Salam dua jari. Kita goyang dua jari ya. Masuk Paiko. Masuk Paiko. Kanganya dua jarinya mana? Terima kasih. Sukses selalu untuk bola-bolaku. sam Kamu sendiri kamu jangan tersaingi jangan jang, jang, jangan pusing jangan levivit kita happy happy kita berdua saja kanan kiri, kiri putar putar jari